Ke okay, yang anda tunggu-tunggu, yang anda nanti-nanti co! Ratu Manise Indonesia Ada Ramayana, ada Max Pro Sotting Juga ada Jihan! Audi New Palapak Ok. okay.